Curanor, pencurian sepeda motor. Ish, uh, salah. Pak ha? curahan perasaan dan humor. Curanor mempersembahkan pesan layanan masyarakat. Eh, utuh. Pesan layanan masalah cukup. Hmm, hmm, hmm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 Omong-onge kubingnya dijam brand, kui kui ting jiran anak ipar sama tidak utuh, baik ngerokok, baik kayaan kayaan orang surat berapa ya, gara-gara ini jambina, gaya kaya neng kuge, lah ja ngerokok ya kere, orang rokok ya kere. Udud dia mate, orang udud yang mati, udud baiklah Oh iya gue, ya wis Lagi ini kalau tidak mau kajim lagi Kajim gemilir, kita tahu kajim libangan, kenapa <tips maximum looking for shit> ini? Kajim-kajiman saya si tidak apa-apa Kok nyatet lho Kang? Yang ini bagaimana, warganya tidak berputar Lagi ini, kerana mereka mau menjual, mau menjual, atau mau menjual, kenapa ini? Kenapa-kenapa <tips> ini? sahabat yes, merokok juga merupakan pilihan hidup jadi, jika orang-orang terdekat anda memilih tetap merokok orang syariah oh, ngurus sewa kedat-tewek sing becak yang becak nana? sing binti naik sinekur mancing tok yang mancing bayang dan dia rasa kake nodol sekali lagi, hidup dengan merokok adalah sebuah pilihan ya, survei yang dilakukan oleh LSM alias lembaga sosial turi sine masalah menyebutkan bahwa rokok Bisa menghindarkan kita dari perbuatan jahat karena selama ini enggak pernah ada kasus orang membunuh, orang mencuri atau jotos-jotosan sambil merokok, ya, Mbak. Selain itu, dengan konsumsi rokok juga dapat mengurangi resiko kematian. Buktinya, di acara berita televisi atau orang belum pernah ada orang yang meninggal dunia dalam posisi merokok, ya toh? Nah, yang lebih menguntungkan lagi Rokok juga baik untuk basa basi dan menambah keakraban Contohnya, anggar ketemu bong nang barang gawain Geng gom buka obrolan, geng mesti dawek nawani rokok dipit ye, Ya, jalan rezeki misalnya basa basi diganti karena duit Kan duit kan, nah kita malah orang lucu Mereka nak tambah kere, bok Nah, selain itu Dengan merokok kita juga memberikan lapangan kerja Bagi para buruh pabrik rokok bagi para dokter, pedagang asongan pembuat asbak dan pabrik obat batuk nah, iya. lalu untuk anda yang alergi wangi-wangian perokok juga bisa menjadi solusi yang tepat bojone uling ango parfum merena sekamar wangi kabe untuk